Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Min Ibadihi وَمَيَّزَهُمْ بِهِدَايَتِهِ وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ وَعَجَّهُمْ بِدِينِهِ وَسَلَتُوا أَسْلَامُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ الْمَبْءُوتِ رَحْمَةً لِلْعَلَمِنِ Habibi Rabbil Alamin Habibina wa syafiina wa maulana sayidina Muhammad An-Nabiy Al-Mustafar wa ala alihi al-athhar wa ashhabi al-akhyar ya rabbana Allahumma ya Rabbana Inna na'udhubika min ilmin la yanfa' Wa amalin la yurfa' Wa aynin la tadma' Wa kalbin la yakshah Wa nafsin la tashba' Allahumma ya Rabbi nafthah علينا fathoh alaarifina, wafir lana, wahdin asubul salam, wa najina min al-dhulmati ila al-nur. Allahumma ya Rabbi najinibna al-fa'isha ma azhar minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbi naf'an al-bala aw al-waba aw minha wa ma Allahumma ya Rabbi, na asulihna wa aslih man fi sulahhi sulahul Islam wal Muslimin. Allahumma la tuhlikna wa halik man falaikhi sulahul Islam wal Muslimin. Allahumma ya Rabbi, na tuhr kulu bana min al nifaki, wa furujana min fawahishi. Ama bade.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 Bersabio, jadi kita tidak ingat kemarin tu bercakap apa sampai di mana. Kita minta anak-anak mencatat, -anak tapi tidak disahkan. Baik, Chef. Ada hal-hal yang sering mengganggu seseorang di saat menuju jalan Allah. Al-Mussan Ibrahim Allah Ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fi darina amin ila anqal Baik, dalam kitab ini Imam Ghazali ingin mengantarkan kita untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya Kemudian oleh Imam Ghazali juga diingatkan Kalau kamu sudah berjalan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 Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Macam-macam ketentuan dari Allah Bilhulwi Ketentuan baik, indah, manis Walmurri, pait Taridu alaihi halan fahalan yang sering datang kepada kita Sesaat itu kan orang ada enaknya Sesaat tidak enak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 Kok diuji dengan kekurangan uang atau tiba-tiba sakit. Wanapsu tusariu ilasukhti. Dan di saat mendapatkan ketentuan dari Allah yang secara mukhbir itu tidak baik, kurang uang, sakit, itu wanapsu hawa napsu itu tusariu bergegas ilasukhti untuk marah, nggak terima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 bahkan mungkin ditunjukkan kepada orang itu ahli maksiat, tidak ibadah kok duitnya banyak, saya ini rajin sholat terus, tapi masih melarat godaannya itu saya ngaji terus, melarat itu orang tidak pernah ngaji, tokonya gede nah ini godaan-godaan begitu itu jadi iman nanti itu tergoyahkan kayak begitu-begitu sehingga yang tadi sudah kenceng mau ibadah ah eh, bercuma saya solat terus ya tetap begini gak ada perubahan katanya kalau kita beribad iman kepada Allah, Allah akan memberi, tapi aku solat terus kok masih saja melarat lah ini sering godaan-godaan semacam ini datang kepada orang yang diuji dengan kekurangan maka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 semua ada rizkinya. Jangankan kita semut saja itu punya jaminan. Burung ada jaminannya, rizkinya. Jem burung tidak pernah punya gudang uh, lumbung padi. Dan tidak pernah punya tabungan. Tidak pernah punya ATM ya. Tapi tenang-tenang saja kemana-mana. Bisa ketawa setiap pagi. Bisa berkecau dengan indahnya ya. itu bung. Dan dinikmati itu kejar-kejaran dengan sahabat-sahabatnya. Dan ke sana kemari pindah dari ranting-ranting. ke -ranting, Itu indah.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 ila qat'iha untuk kita mengotongnya memangkas godaan-godaan tadi biar berhati asya' dengan empat hal yang pertama atawakul alallahi subhanahu wa ta'ala fi maudhi'irrizki tadi orang mau beribadah itu godaannya adalah mikir rizkiku bagaimana nanti kalau saya itu ngaji terus Ibadah sayang sebab jam-jam begini ini kalau malam ahad kan banyak orang beli. Lagi kadang-kadang ada godaan. Kalau sudah godaan urusan rizki maka lawan itu semua dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ta'fi diilahi dan menyerahkan kepada Allah Jalla yang maha agung, Azza yang maha mulia, Fi Maudzil Khotori. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala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 Tawakal itu bukan berarti kita enggak mau bekerja lalu hanya berkata aku serahkan kepada Allah saja, tidak. Tapi ikhil fa tawakal, ikat dulu. Ikat dulu baru bertawakal. Ada waktu itu sahabat Nabi masuk ke masjid dan Nabi Muhammad untanya dibebaskan. Mungkin kalau ada orang punya mobil, mobilnya taruh pinggir jalan, kuncinya taruh di situ. Motornya pinggir jalan, kuncinya taruh situ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 Menunjukkan kalau kita ini berusaha. Setelah berusaha, tawakal jangan dipikirin terus. Tak kusuk. Ya Allah, mobilku nanti gimana? Yang penting anda sudah meletakkan di tempat yang aman. Kemudian sudah anda kunci. Baru nanti kusuk kepada Allah. Coba kalau tidak tawakal. Informasi kemarin banyak pencurian mobil ya. Pencurian motor lihat didit oleh Motorku masih ada tidak? Tak ngaji ngaji nanti. Selagi sudah dikiket, ditali serahkan kepada Allah dan tidak akan lepas. Dan kadang-kadang memang ada ini sebagian orang kalau meragukan tuh malah hilang ya. Karena kurang tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Nah ini, tawfid ilaihi. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fi maudil khatar, saat-saat yang uh, kurang menguntungkan baginya. Di saat-saat kurang menguntungkan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 Orang itu adalah diberi kelebihan oleh Allah sehingga ada omongan yang nggak benar itu sabar, sabar itu senjatanya orang lemah ya kalau orang lemah sabar bukan sabar dia itu karena nggak berani balas tuh padahal hatinya lebih berontak itu tapi sadar itu adalah di saat anda mampu untuk melawan untuk membalasnya untuk mem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 ketentuan Allah harus kita terima dengan ridho sebab yang tidak ridho dengan ketentuan Allah itu orang kurang ajar kepada Allah artinya ngkritik Allah misalnya ada orang diberi oleh Allah rizki banyak, kita kok tidak rela artinya atau Allah mengurangi rizki kita kok kita tidak rela itu sama artinya kita ngkritik kepada Allah ya Allah kenapa kok jadikan aku begini membodohkan Allah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 harus senantiasa hubungkan bahwasanya ketentuan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadha maka setelah orang faham untuk memutus empat hal tersebut, fa'akhadha fi qat'i maka ia memulai untuk memangkas halangan-halangan ini, teping-teping penghalang ini bi dengan izin Allah taala wa husni ta'yidihi dan dengan baiknya pembantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mampu orang-orang tersebut dalam menjalani hidup ini ini saja pembacaan dari kitab uh, min hajud todi min abidina al-imam huzali rahimahullah ta'ala kita akan lanjutkan dengan tanya jawab nanti insya Allah yang mau ditanyakan selanjutnya kita menginjak kepada sesantanya jawab kepada para jamaah yang bertanya kami persilahkan untuk memperkudahkan sesetanya jawab ini Kami persilahkan tiga penanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Bu Yayaya Yang saya sering dengar di radio Kalau teramah saya ter... kata orang saya itu dibilang stres Pak Kyai. Kata orang di kampung saya saya dibilang set karena saya ini mantan orang maaf, maaf saya terang-terangan di hadapan Pak Buya. Mantan apa? Masalah saya waktu Bapak saya mau meninggal saya teringat maaf Pak Buya ini masjid saya ngomong agak waktu-waktu waktu-waktu saya menjalankan.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 Orang tua saya kebingungan Kalau saya masalah diubar-ubar sama bapak saya Nanti orang terpaksa Maaf Percayaan sama dukun Maaf Dukun itu murtad Bukan saya sebagai kiai Teman-teman saya bilang Saya dibilang sebagi kiai Alhamdulillah ini jamaah pak Bu ya Saya sering benarkan cairan sama bapak hmm, Sebelum lebih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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin uh, penjelasan dari Buya tentang apa alasan yang kuat atau katakanlah minimal dalil yang meyakinkan bahwa yang namanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Padahal bagi kelompok-kelompok yang selalu dikit-dikit membid'ahkan ibadah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 Maka Saidina Umar melihat anak, melihat anak perempuan ada di rumahnya, terkaget lalu bertanya kepada istrinya, ini siapa? Dijawab oleh istrinya, itu putri anak kita. Istrinya menjawab itu dengan kebetaran, dengan rasa takut. Sebab tahu Saidina Umar bakal marah dan pasti bakal membunuh anaknya. Mendengar jawaban sang istri kalau itu anaknya Saidina Umar, sebelum Saidina Umar masuk Islam ini.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 Karena Allah ingin menjerumuskan, Allah ingin memeriksa dia, dibiarkan tidak ada kesadaran. Tapi Allah telah memilih anda sebagai orang yang sadar, maka banyak Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan yakinilah bahasanya jalan anda saat ini benar sudah. Anda harus semakin rajin menghadir majlis ta'lim. Adapun kekurangan-kekurangan ilmu, nanti insya Allah bersama perjalanan waktu maka anda akan menjadi orang yang ngeri urusan agama. Adapun kesabaran yang anda tanyakan, semakin anda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 kalau belum terjadi ya jangan karena menurut matahab syafi'i gak sah bukan walinya tapi kalau sudah terjadi menurut matahab abu hanifah gak pakai wali yang penting ada saksi saksi sudah ada walinya batal karena apa gak benar walinya maka saat itu adalah kita anggap pernikahannya adalah sah tapi ingat banyak istighfar karena dia telah salah dalam mengadopsi kemudian setelah itu diakad baru tapi ingat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 Tariqatun fid dini, urusan beragama Mukhtara atun, diada-ada Nambah dua rokaat Tuduhi syariata, nyerupai yang sudah ada Subuhkan dua rakaat ditambah dua rakaat. Yuksa dubisuluki aleha Maksudnya melakukan itu adalah al mubalaghatu fit ta'abudi Berlebih-lebihan, tidak cukup Masa cuman dua rakaat. Lah ini adalah bid'ah Jadi bid'ah sangat jelas Kalau orang ingin tahu penghukumi bid'ah Harus tahu apa itu bid'ah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 Sayyidina Umar bin Khattab punya bid'ah yang baru Bagus, membuat perkantoran Bid'ah baru, hal yang baru Eh ya inilah masalah bid'ah Tidak boleh kita campur aduk, kita salah gunakan Untuk menghukumi orang dengan masalah bid'ah Ini saja insya Allah Jadi pembahasan bid'ah, pembahasan yang panjang Insya Allah suatu saat akan diulang lagi pembahasannya Karena sudah berapa, tiga tahun yang lalu mungkin kita bahas masalah bid'ah tapi perlu sedikit konsentrasi kalau sudah bicara begitu tidak enak, tidak nyaman biasanya. Dan juga kemarin ada fikih ya, sebetulnya ada fikih Kita ingin anak-anak kita itu mencatat fikihnya sampai di sana, apa yang kita bicarakan jadi ada kesenambungan ya. Mohon maaf ini saja karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la ta'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna.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 Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.